サイフィキル、アテン Pencitraan tadi Ya ini seperti dialogis aja lah gitu Nanti Bapak Presiden atau politik s a t panggung TDPR Melakukan tipuan-tipuan Ada yang benar, ada yang kebohongan d i c a m p u r c a m p u r Lalu nanti ada tokoh-tokoh agama yang bilang itu bohong Dan sebagainya Lalu menyampaikan, lalu acara seperti ini Public opinion Nah nanti itu berlanjut, siklus Saya percaya mudah-mudahan cepat Indonesia nanti yang namanya kebohongan Manipulasi itu akan hilang karena malu oleh karena pers yang bebas. Kasih. Ya, Pak Santo selamat o s pagi. Ya, selamat pagi. Ya, pertama saya ucapin para gayus selamat yang para gayus m e n a d i komisnier i n g a n ya. Dan guys ini jadi orang n g o m o n satu Indonesia nih b k a n p e s i d e n lagi sekarang. Nah, terus saya bilang kalau para tokoh agama juga bagus terus untuk apa, mendukung gerakan seperti ini karena ingat di Filipina itu presidennya p r n a c a t o karena tokoh agamanya aktif. Jadi mengawal revolusi atau mengawal、uh, demokrasi ini dengan terus mengawasi pekerja pemerintah saja, tapi jangan lupa juga tidak terlibat secara politik. p a k terima kasih. y a Bang Vantas. a Terima kasih, Pak Hari. Selamat pagi. Silakan, selamat pagi.、Ibu. Silakan, p a k Jadi kalau kita dengerin orang-orang pinter ngomong di TV gitu ya, itu kelihatannya ini kan kasus yang besar ini kan ngebulat aja antara Antasari, Gayususno, terus. Virusin a g a ini ngebulat aja sebenarnya itu orang gede a n y a gitu ya Orang-orang pinternya r e a b s i s i mestinya sih udah tahu ya Apa yang terjadi sebenarnya sudah tahu Tapi sekarang ini kan、uh, zamannya orang lagi m e d a ngakalin hukum Sejauh tidak terbukti, sejauh dan, dan lain sebagainya Sebenarnya ini sandiwara yang pernah besar ya disini nih Makanya sekarang ini jadi saham, ambruk, dan lain sebagainya ya Orang-orang sedemikian naik Ini sebenarnya kasihan loh Rakyat Indonesia ini kan berjuta-juta ya Terus dikemujikan oleh orang-orang yang gak bener begitu Yang pencitraan, yang bohong Kita ini orang kecil Orang kecil ini tahu ya bahwa itu bohong semua Ibarat b i s kita ini jalan Di jalan yang n gak g juta-juta n gak g karu-karuan Penumpangnya n gak g tahu Sementara sopirnya itu c e n g e n g e t a n gitu loh pada Ya ini benar sekali ya Kalau、oh, tokoh agama ngomong seperti itu Itu betul-betul harus diperhatikan Mudah-mudahan ada kesadaran lah Dari para pemimpin itu Mereka sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi Kepubungan apa yang terjadi cuma itu loh k a l u nggak ada sadar-sadarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Sahirin, selamat pagi. Iya, memang pemerintah ngomongnya enak terus. Tapi rakyat dibawa h ini susah ini. Mau makan aja susah. Ya, banyak janji doang di pemerintah ini. Mudah, makasih. Pak Hadi, selamat pagi. Selamat pagi. s i l a k a n Ini k a y u s i l u m b a ya? Iya. Itu k a y u penjahat p e r a m p o k negara. k a u malah jadi pahlawan. Baik, langsung ke topik kita Pak. Di hukum minimal itu seumur hidup dan hukuman mati.、Uh, Mengerti negara pemerintah itu bukan kebohongan lagi itu manipulasi data.、Ya. jadi itu udah benar-benar hanya untuk keselamatan masing-masing pejabat. Jadi u d a h harusnya u d a h nggak bisa lagi itu pemerintah seperti itu.、Ya. terima kasih Pak Hadi, Pak William, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Pikir、so、gini ya, Masalah kebohongan atau, atau enggak Itu tergantung pemimpinnya Mbak Kalau pemimpinnya bersih, benar Itu dibawahnya semua juga benar Kalau pemimpinnya tukang bohong Tukang tipu, semuanya sama Jadi diputar-putar aja disitu Selama ini tuh banyak kasus Bukan bikin kusut-kusut supaya Pak y a d itu dibodoh-bodohin Dilempar s a n a dilempar Ini tidak ada p e n a p penyelesaian Kasus, inilah kasus Jangan cuma bisa ngurus ini t u pemimpin kita tuh Baksu sama t a t e tuh Kalau presiden rita itu sudah, kayak apa itu? Hah? m g u u s i n bakso sate itu, ah ya m a s i h banyak. Aduh, ah, kondisi sisi k i r itu pada otak, n y a pada teman, gitu ya. Kalau bisa, m u n d u r k a n diri dong, berjiwa besar. Itu pemimpin yang paling penting itu. Kalau kebuntungnya nanti tinggal jalanin aja itu. Kalau pemimpinnya sudah k u s u t bawa k a p a t i t u t u sama aja ke perusahaan. Kalau pemimpinnya koruptor, bawanya h udah patik o r u p t a r Nah, dia mencontoh guru. Guru itu harus memberikan yang benar. Kalau gurunya nggak benar,、oh, a d u h murid-muridnya... gimana benar, t apa parah ya? Makasih mbak. Iya Pak w i r i a m Pak Dio selamat pagi. Halo. Halo Pak. Iya Pak Dulo dari Ciputat. Pak Dulo, silakan p a k Iya saya sih komentarnya kan itu kebohongan katanya lebih bagus ya, kalau dibilang sama siapa salah satu dari apa t dari yang dari a g a m a Buddha itu itu munafik sebenarnya Bu. Jadi sebenarnya apa yang dinyatakan Ameri apa pemerintah kita i t u munafik, bukan kebohongan lagi munafik. Jadi マジであなごやもなってプログラマーじゃ、マカシーマカシー、パッドローパー、フェリー、スラマタギスラマタギスラキン Orang korek dong sampai ke bawah Kapan ini negara mau bener? Orang mesti punya hati lah Kalau kayak gitu nggak bakal bisa bener Sampai kapanpun nggak bakal bisa bener Nggak ada gunanya gitu Saya rasa itu aja Terima kasih Terima kasih Pak Sudi Biaso a Tagi Selamat pagi s i l a k a n Ya ini karena salah satu diantaranya Karena Republik Indonesia ini Diperintah oleh orang-orang yang berjiwa makelar Bukan berjiwa nasionalis Terus kedua ya Sistem peminian umumnya itu semua belian Jadi pakai uang gitu loh, jadi otomatis n gak g ada rasa nasionalisme maupun nasa pemimpinan, sehingga terjadilah seperti ini gitu loh. Jadi otomatis pemerintah model g i n i harus segera pergi dan tumbang, MPR-DPR juga harus diganti, presiden diganti, semua s t a f n y a diganti yang bersih. Jadi otomatis akan b e r e f e r e t semua, tidak ada sandiwara politik dan hukumnya pun direformasi, baru tupas gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. パラミンリア a タヘルシラキャン。ケチュウケンドゥルパパ、ケ k e ウケンドゥルマネタラジュエニバパ、タラロディスカンスワン、ケチュウケン。パラダマシャンマウザキャンスワン、カパダガイユス、ヤンタラバハシュウ、マダパカン、クリンアナン、ホコマン、ナンタロプロ、シャインマンブリカンディアグラ、ヤ、ウント、デメンオフディエル、ドリブスポロ。 ブラシュマンダパタンアパイアン。 Pak Heru, silahkan. Terima kasih, Mas. Itu betul sekali kata a b i e l itu. Karena selama ini, selama SP, w i n p i negara ini bukan y a n sama bagus. Tapi tambah murah, hukum, ekonomi, bahkan yang lain-lain. Jadi, cuma ada pemimpi. n Dan、eh, kalau bisa, SP itu memang harus diberhentikan. Karena tambah lama dia menjabat. Tambah rusak negara ini. Jadi, eh, hanya eh, bahasanya yang manis Bahasanya aja dipoles-poles, demikian rupa, dan terlalu banyak s a n i w a r a skenario s yang dibikin seperti itu. k u Dan dia tidak bisa bekerja, tidak、uh, bisa apa-apain lah nah, seperti itu deh, k a bahasa kasar. t a i percuma dia jadi p e m i m p i n Indonesia ini, i n g a n dia t u r u n g a n t i yang lain. Ya baik Pak Haris silakan. Siang. Siang silakan Pak. Benar, ser seribu persen pernyataannya. Masalahnya k a r u m m a r u m Ini, itu n i i akibat dari presiden yang tidak mampu memimpin Semuanya serba ragu, ragu terus, ragu terus Masih orang ini, gak bisa m u t u s i n sendiri Bentuk tim ini, bentuk tim itu Gak ada gunanya juga Kita harus nunggu sampai 2014 atau gimana? Saya n gak g ngerti, terima kasih i y a k Agus s i l a k a n i Ya selamat siang Siang s i l a k a n Pak Ya saya setuju dengan Pak h a s i m pendapatnya Yang saya c o b a lihat itu Uh, kayaknya mungkin kasihan juga Pak SBY Karena kalau ditanya mungkin masyarakat apakah masih、uh, apakah memilih dia Saya tidak tahu, saya t k t a h Jadi r e s p e c sekarang terhadap dia mungkin sudah suruh dunia n g Terdapat Pak SBY Iya Pak Gilbert、eh, Iya Pak s i l a k a n Pak Saya pribadi sangat tujuh ya dengan Pak Hashim Musyadi ini Karena dia pun sudah pengalaman ya Ini jadi penciptan terus ya ketemuannya simbolik k a y a k n g o mau-mau o diselesaikan atau apa gitu ya. ya Yang penting ini kerjaannya gak ada ini ya Residennya hanya nunjuk sini, nunjuk sana, nunjuk sini gitu Seharusnya bekerja keras dong Seperti pemimpin-pemimpin Cina itu Kerja keras, jangan menunjuk, tunjuk sana, tunjuk sini Apa namanya, satgas ini, satgas itu Sendiri pribadi, mimpin semuanya Ya kan, baru semuanya bisa ikut,、ah, paling atasnya baik a a u apapun baik jadi jangan nunjuk sana, nunjuk sini nunjuk A, nunjuk B, Satgas ini Satgas itu, ya kan buktikan Bapak, dia benar memimpin di depan terhadap korupsi nah, itu rakyat baru nanti tahu、bapak. ini memang benar, bukan m e n c i t r a bukan membuat cita sendiri itu, makasih Bapak Sutardi ya, silakan benar itu pendapat Pak Buzadi b e n a r buktinya、uh, mungkin sinyal y a n dari Gayus juga ada yang benar keterlibatan CIA mungkin benar buktinya dirjen imigrasi sampai sekarang sudah 14 bulan dibiarin kosong itu ada permainan terima kasih oke,、okay. 633-91-60 Pak Aryo, selamat sore, sore selamat sore Bu,、yeah. saya setuju memang setuju banget sama itu pendapat Pak,、uh, ketua p p n u itu Pak h Asim Musas memang pemerintah ini Sepertinya kayak orang jual ketak aja. Terima kasih. Pak、ah, n a s so r u h selamat sore. Semakin mbak, itu benar, mbak. Ini udah kritik dari... Oke、okay、lah, para indotual, para kritikus, i para ulama. Semua datang turun gunung, kan? Tapi nggak didengar, cuma p e n y i t e r a a n Salahnya kita juga sih ketemu dengan iming-iming. Yang-yang tidak mau mulai konsepsi ke depan, gitu loh. Memusyarakat siapa, gitu loh. Kembali ke benar, kita juga semua. d i b u d i b u r u k d i u r i n gitu lah. Terima kasih, Pak. Oke,、okay, Pak Maluyo. Ya, selamat siang, Bu. Silahkan. Ya, Pak Hasim y Musadi, saya juga bingung kok baru sekarang gitu bicaranya. Sebenarnya kejadian udah dari dulu lagi, kejadian klasik di negeri kita ini. Saya bingung dia baru nge gitu, sekarang baru terbuka. Nah, memang kenapa ya?、E, contohnya, dari pemilihan lurah lah yang terendah lah aturan level ya, sampai pemilihan presiden, Ya, orang yang bijaksana, orang yang sadar, menjadi seorang pemimpin ketua itu malah takut gitu, Bu. Ini malah dia jor-joran gitu,、eh, Pak, merelakan hartanya untuk meraih kedudukan itu aja kita harus udah bisa nilai rakyat.、Eh, saya juga yang n g ngerti lah, Pak, pemerintah kita mudah-mudahan mereka、eh, pada sadar lah itu aja. Terima kasih. Oke, Pak h r i s t i a n Ya, selamat sore.、Eh, saya pendapat dengan... mendapat dari Bapak Hashim bahwa pertemuan Bapak Presiden dengan tokoh lintas agama itu hanya formalitas saya juga mendukung bahwa para tokoh agama itu pada akhirnya dalam tanda kutip terpaksa turun gunung karena memang itulah yang dibutuhkan dari peran mereka bukan hanya gerakan moral tapi e t mereka sudah juga harus bertindak nah, pelajaran buat seluruh r a k y a t Indonesia, belajarlah Jangan lagi tertipu oleh pimpinan yang memang tidak becus. Terima kasih.